Oke, okay, lagu ini buat orang yang belum dapat jodoh ya. <tik> <tik> Siapa yang belum dapat jodoh? Banyak kali. Ini enggak lagu-lagu apa jual mahal ini? Ini yang lagu ini ngalamin lagu ini nyanyi suara paling kenceng ya. Oke. Ah, hang ma Kecang lagi Pabu, Pabu, Pabu. Pabu, ternyata banyak yang belum ఎ రూమ్ ya బుగా మేరా మమ్మీ కి అవి